Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah <coughs> Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wasayyi'ati a'malina man yahdihillah Fala muzillalah وَمَنْ يُظْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ya ayuhan nasu attaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba Ya ayuhan ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan Yuslih lakum amalakum Wa yaghfir lakum dunubakum Waman yuti'illaha Wa rasulah Faqad faza fawzan azim Amma ba'd Fa'inna asdaqal hadithi kalamullah Wa khairal huda Huda Muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Wa sharral umuri Muhdathatuhah Fa'inna kulla muhdathatin Bid'ah Wa'inna kulla bid'ahin Dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd اخوتي في الله حاضرين جماعه sekalian rahimani wa rahimakumullah sesungguhnya kita hidup di dunia yang fana ini harus menjalani ibtilak, cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnatullah fi khalqihi sunnah Allah pada makhluknya tidak Allah biarkan mereka hidup tanpa melalui ujian cobaan karena tanpa ujian tersebut tidak akan terbedakan mana yang mukmin mana yang munafik tidak akan terpisahkan mana yang jujur mana yang berdusta dalam pengakuan imannya. Firman Allah dalam Al-Ankabut Alif Lam Mim ahasibannasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman sementara mereka tidak dicoba tidak diuji oleh Allah Wa laqad fatanna alladheena min qablihim fala ya'lamannallahu alladheena sadaqu wa la ya'lamannal kaadzibin Padahal kami telah menguji menurunkan cobaan demi cobaan kepada umat sebelum mereka Para nabi para rasul dan para sahabatnya sehingga dengan itu Allah tahu, Allah seleksi siapa yang jujur dari mereka, siapa pula yang berdusta. Jika Allah kehendaki, Allah jadikan mereka semua beriman. Tidak ada sulitnya bagi Allah. Walau sya'allahu lahadannasa jami'a. Jika Allah kehendaki, Allah berikan hidayahnya kepada semua umat manusia Makhluk yang ia ciptakan Semua dijadikan baik, tidak ada orang jahat Semua dijadikan orang soleh, tidak ada orang jelek Jika Allah kehendaki itu, bisa Allah lakukan Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah dengan hikmahnya. Berkehendak. Untuk menguji mereka. Hamba-hambanya. Agar kemudian terlihat. Siapa yang jujur. Siapa yang berdusta. Siapa yang benar beriman kepada Allah, siapa pula yang berdusta, Allah sebutkan: Maka nAllahu liyadh'al mu'minin ala ma antum alaih, hatta yamiz al khabiith min al tayyib. Tidak akan Allah biarkan Allah membiarkan kaum mukminin seperti keberadaan kalian, tetapi sampai Allah memisahkan antara yang baik dari yang jelek dengan adanya fitnah, cobaan. Ujian kalau tidak bercampur aduknya umat antara yang mukmin dengan yang munafik jadi satu dan tidak terpisahkan, tidak terbedakan akan menimbulkan banyak madorot. Akan banyak merugikan dan merusak. Tapi dengan cobaan dan ujian itu terlihat siapa yang baik, siapa pula yang jelek. Womahkan Allah liyutliyakum ala'l ghaib, dan Allah tidak tunjukkan kepada kalian yang gaib Kalian tidak tahu isi kolbu, isi hati manusia. Hanya Allah Swt yang mengetahuinya. Demikian pula Allah sebutkan, walakin Allah ya jadabi man yasha. Allah memilih. Dari para Rasulnya yang Allah kehendaki Allah berikan informasi Berita yang hak kepada para Rasulnya Tentang perkara-perkara yang gaib Yang tidak diketahui oleh umat manusia Maka fitnah ujian yang menimpa seorang hamba dicoba terseleksi dengan cobaan-cobaan ini layaknya dalam kehidupan ada fitnah dan cobaan ujian kalau tidak ada mana bisa dibedakan siswa yang rajin, yang pintar, yang cerdas, dari yang malas, yang bodoh. Tapi dengan cobaan, dengan ujian, terseleksi. Ini siswa yang rajin, pintar anak ini. Masya Allah, baik. Oh ini pemalas berarti bodoh. Dengan adanya ujian dan cobaan terseleksi siapa yang pantas naik pangkat. Siapa pula yang tidak pantas, fulan lulus, pantas diberi jabatan lebih tinggi. Cerdas ini orang, pinter, skillnya bagus, dinaikkan derajat atau pangkatnya. Yang lain gak mampu gak bisa, gak pantas mendapatkan pangkat itu dan begitu seterusnya maka cobaan bagi seorang mukmin, bagi manusia terkadang itu menimpa agamanya agamanya diuji terkadang itu menimpa hartanya hartanya diuji Apakah dia masih menjaga hanya menerima dan mencari penghasilan yang halal dan dibelanjakan harta itu ke tempat yang halal atau dia sudah tidak pedulikan dari mana uang itu masuk kepadanya dan tidak pedulikan lagi kemana uang itu dia belanjakan terkadang menimpa istrinya dicoba dia pada istrinya diuji terkadang pada anaknya terkadang pada keluarganya terkadang itu kepada musuh-musuh mereka Allah sebutkan Allah di Nabikum, fa inkana lakum fatun min Allah, kalu alam nakum maakum, wa inkana lil kafirin anasibun kalu alam nastahwid aleikum, wa namnakum min al Orang-orang yang menunggu untuk kalian kaum mukminin tertimpa kejelekan. Kalau kalian mendapat kemenangan dari Allah yang mereka katakan, orang-orang munafikin, bukankah kami bersama kalian dari dulu? Tetapi kalau kalian kalah cobaan, terkadang orang kafir yang mendapat angin, maka mereka mencari muka mereka katakan kepada orang-orang kufar itu bukankah kami ikut membela kalian melawan kaum mukminin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila Allah yang menghukumi mereka di yaumul qiyamah dan sekali-kali Allah tidak akan jadikan Jalan Tidak akan Allah berikan kepada orang kafir Di atas kaum mukminin Untuk menguasai mereka Fitnah Cobaan Yang menimpa Pada agama Adalah cobaan yang terberat Ujian yang terbesar Terkadang itu dalam bentuk syubhat dan itu yang paling parah syubhat yang merongrong iman dan akidah pemahaman yang rancu dalam agama Pemahaman Yang menyimpang Dari apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya Fitnah Cobaan Ujian Adanya berbagai macam Sekte Adanya berbagai macam kelompok cobaan. Adanya banyak ragam pemahaman cobaan. Diikuti semua itu. Dibenarkan. Diamalkan. Atau ditolak dan dibenci. Yang dia ikuti hanya. Yang datang dari Allah dan Rasulnya. Agar terpisahkan. Dengan cobaan demi cobaan tersebut. Terkadang pula. Fitnah. Cobaan itu menimpa syahawat syahwat terkait perut maupun kebutuhan biologis manusia Allah menyebutkan di dalam Quran di surat At-Taubah kamastam ta'alladin min qablikum bi khalaqihim Fasdam taub bi khalaqihim, fasdam taatum bi khalaqikum, Umat-umat sebelum kalian mengenyangkan syahwat mereka, dan kalian pun mengenyangkan syahwat kalian, tidak peduli sudah. Yang penting syahwatnya terlampiaskan. Yang penting terlaksana syahwat yang ia maukan. Bahkan itu yang diharamkan oleh Allah SWT. Kalladina minkoblikum kanu asyaddu minkum kuwah. Umat sebelum kalian jauh lebih kuat dari kalian. Dalam peradaban, umat-umat terdahulu tidak kalah dengan umat yang belakangan ini. Bahkan dengan segala keterbatasannya. Yang dulu, mereka bisa bikin rumah dari gunung. Dipahat, diukir gunung batu, jadi rumah yang indah bagi mereka kaum ma'at, kaum samud, umat terdahulu sudah canggih dalam teknik sipilnya dalam arsitekturnya jauh lebih kuat dari kalian jauh lebih mapan kehidupannya Mereka mampu menghubungkan antara dua gunung. Mereka dipisahkan oleh dua gunung besar. Kalau jalan normal harus naik ini turun dulu. Naik lagi, turun lagi. Baru melanjutkan. Maka mereka bendung, mereka buat jalan di antara dua gunung sehingga landai jalan itu bagi mereka dengan segala keterbatasannya jauh lebih mapan dari kalian tapi apa hasilnya Allah hancurkan mereka semua berkeping-keping tiada sisa karena mereka melampiaskan dan menuruti segala tuntutan syahwat dan hawa nafsu mereka Demikian fitnah Banyak Menimpa umat Termasuk Yang paling parah Ketika fitnah itu Menimpa agama seseorang. Ujian. Diuji dia pada agamanya. Apakah dia tetap istiqamah? Taat berjalan dengan perintah Allah dan ajaran Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian dia menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, munculnya fitnah kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah dan syariat mustaqim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di dalam hadis. وَسَتَفْتَرِكُ هَذِهِ الْأُمَّ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَهِ قُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةِ Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka terancam. Rasul yang mengancam Neraka kecuali satu golongan yang selamat. Qalu man hiya ya Rasulullah. Ketika para sahabat bertanya siapa mereka itu yang selamat. Qala man kana alama ana alihil yauma wa ashabi. Mereka itu orang-orang yang tetap menjaga. Mengikuti aku dan para sahabatku. Istiqamah. Dia tidak mau mengikuti ujian dan cobaan-cobaan yang menggoda. Kelompok-kelompok yang sesat. Yang sedemikian banyaknya. beraneka ragam. Masing-masing mengajak. Menyeru untuk mengikuti sektanya mengikuti golongannya Rasulullah ingatkan dalam hadis Irbat ibnu Sariyah fa'innahu man ya'ish minkum fasayarakhtilafan kathira yang hidup dari kalian akan melihat perselisian yang banyak fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin Ba'di. Maka jika kalian melihat perselisian di umat Yang wajib kalian lakukan Berpeganglah kalian Kembalilah kepada ajaranku dan ajaran para khulafah Al-Rashidin Al-Mahdiin Para sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Radiyallahu anhum Tamassaku biha wa'adu'aleha bin nawajid. Pegangi itu oleh kalian. Dan gigit. Dengan gigi gerahangmu. Jangan dilepas. Pertahankan itu hingga ajalmu menjemput. Fitnah. Terpisahkan dengannya yang. Orang-orang baik, jujur, <coughs> dari orang-orang yang jelek, yang tetap kembali kepada Rasulullah dan para sahabatnya, kelompok yang satu, yang selamat. Agama adalah yang diajarkan oleh Allah, agama adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang telah diterima, diamalkan, difahami oleh para sahabatnya. Ini yang tetap mereka pertahankan. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, golongan yang selamat. Adapun orang yang terfitnah terseret gelombang cobaan dia ikuti berbagai macam kelompok dia ikuti dan dia senangi berbagai macam perselisian <tuh> dan perpecahan yang ada sering betapa seringnya kita mendengar suara Entah itu di cerama keagamaan Entah itu di mimbar khutbah Jumat Atau di manalah Atau itu tertulis di berbagai macam media nah, Disuarakan kepada umat bahwa perbedaan umat itu rahmat Ikhtilafu umati rahmah katanya Perbedaan umatku ini rahmat, perselisian yang ada di umat itu rahmat, masya Allah. Hadis didustakan dan sangat dilemahkan oleh para ulama hadis tidak sah penisbatannya kepada Rasulullah SAW. Demikian yang Ibnu Hajar, Nawawi, Ibnu Hazm. Al-Albani dan para ulama hadith lain sebutkan dan mereka pakarnya ahlinya tidak ada yang mensohhakan hadit ini para ulama hadith ini satu secara riwayat tidak sah kita lihat secara maknanya perselisian umat ini rahmat bagaimana rahmat Allah mencela dalam sekian banyak ayat adanya perselisian dan perpecahan. Walataku nubinal musyrikin, jangan kalian menjadi seperti musyrikin kata Allah. Musyrik, apa sifat yang paling mencolok pada orang-orang musyrik? Allah katakan min al ladina farroku dinahum wak anushiyan kullu hismin bimaladehim farihun orang yang selalu terpecah belah dalam agamanya berselisih itu sifat orang kafir musyrik dan mereka berkelompok-kelompok bersekte-sekte masing-masing bangga dengan apa yang ia miliki dicela oleh Allah Innalla di nawarroku di las ta minhum fi shei, inama amruhum ilallah. Orang yang memecah belah agamanya, kamu, engkau wahai Rasulullah SAW, sama sekali bukan dari golongan mereka. Allah mensucikan Rasulnya dari orang-orang seperti itu. Rasulullah mencelah di dalam hadisnya terpecah umat 73 golongan apa kemudian Rasulullah katakan semuanya di surga rahmat perselisian itu lah kalau rahmatkan tempatnya surga tetapi tidak yang Rasul katakan semuanya di neraka hanya satu yang selamat Karena kebenaran hanya satu. Kalau perselisihan umat ini rahmat, yang dirahmati perselisihan umat ini, mafhumnya, yang bisa dipahami dari itu jika itu benar, berarti kesepakatan umat ini laknat karena yang dirahmati perselisihannya. Jika berselisih umat ini itu yang dirahmati oleh Allah. Jika mereka berbeda, jika mereka berpecah belah itu yang dirahmati oleh Allah. Tapi ketika mereka bersatu, ketika mereka sepakat, seia sekata, sehati, sepemahaman, nah sama berarti itu dilaknat oleh Allah karena yang dirahmati perselisihannya dalam segala hal ada dua yang bertentangan jika ini hitam ini putih yang dirahmati yang mana persatuan mereka kesatuan mereka kesepakatan mereka ataukah perselisihan dan perpecahannya Masing-masingnya berbeda dan tentunya kontra, bertentangan. Bagaimana dikatakan perselisian umat ini rahmat? Berarti kesepakatan umat ini laknat. Jika ini dipuji perselisian, berarti kesatuan dan kesepakatan umat ini dicelah. Jika perselisihan umat ini diperintahkan dan dianjurkan, berarti kesatuan umat ini dan kesatuan mereka dilarang. Sungguh tidak benar. Karena Allah menurunkan agama ini, Allah turunkan kitab suci, Allah utus para rasul, untuk menyatukan umat bukan untuk memecah belah mereka Allah turunkan untuk mempersatukan mereka bukan untuk memperselisihkan di antara mereka lihat kenyataannya yang satu kaum rafidah yang membenci para sahabat Rasulullah. Yang mencela dan mencaci maki mereka habis-habisan. Bagi mereka termasuk iman dan agama. Membenci Abu Bakar, Umar, Uthman. Dan segenap para sahabat. Kecuali beberapa gelintir. Itu adalah agama bagi mereka. Musuh. Dan benci sangat. Dengki kepada para sahabat itu adalah iman bagi mereka. Kaum rofidah, kaum syiah. Berarti itu rahmat. Karena ternyata berselisih dengan agama ini. Allah menyebutkan di dalam Quran. Sekian banyak ayat. Rasulullah SAW. Allah meridhahi para sahabat. Sahabat Rasulnya mereka pun ridha kepada Allah was sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhuma raduan sabiqunal awwalun dari muhajirin dan ansar. dan mengikuti mereka dengan baik diridhai oleh Allah kan ini berbeda ini diridhai Allah dimuliakan oleh Allah Rasulullah katakan khairun nasi sebaik-baik umatku adalah generasiku Orang-orang yang aku berada padanya para sahabat beliau. Sementara ini menganggap mereka orang yang tercela, Mereka orang yang berkhianat. Mereka orang yang rahmat ini. Perselisian. Sungguh kedustaan besar atas nama Rasulullah SAW. Ada dari mereka yang mengingkari takdir Allah Qadariyah. Bahawa segalanya terjadi dengan sendirinya, tidak ditentukan, tidak diatur oleh Allah. Padahal Rasulullah sebutkan, Inna Allah kata bama qadiral khala'ik, Qabla an-yakhluqa samawati wal-ardbi khamsina al-fasana, 50 ribu tahun, Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, semuanya telah ditatapkan oleh Allah. Telah dicatat takdirnya di lauhul mahfu, tidak akan berubah. Ini mengingkarinya. Dikatakan ini rahmat. Di sana ada kelompok khawarij. Yang mengkafirkan umat muslim. Karena melakukan kemaksiatan dan dosa besar. Taum khawarij yang selalu menjadi ciri mereka menentang dan melawan penguasa dan pemerintah yang ada. Padahal Rasulullah katakan, Alaykum bisam iwat ta'ah wa in ta'amara alaykum abdun habasyi. Taati, patuhi pemerintah kalian. Kalaupun itu seorang budak habasyah. Hitam. Orang Arab dulu. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Menganggap aib. Aib dan hina. Jika orang itu mau tunduk dan taat kepada seseorang. Mereka menolak. Ngapain? tunduk kepada seseorang saya merdeka, saya bebas tidak ada yang bisa mengatur saya makanya Rasulullah jadikan kehormatan dan kemuliaan justru ketika kamu taat kepada pemimpinmu menentang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. justru kehormatan bagi seorang muslim Rasulullah katakan yang meninggal dalam keadaan dia tidak berbaiat kepada penguasanya. Pemimpin yang memimpin dia, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Seperti umat jahiliyah dulu. Berbeda. dengan apa yang diyakini oleh kaum khawarij dari opini yang salah dari pemahaman yang tidak benar mereka menuai hasilnya sekian lama Didoktrinkan kepada umat perselisian itu rahmat perselisian itu rahmat baik perselisian itu baik baik baik baik rahmat rahmat rahmat yang menjadi korban anak-anak kaum muslimin anak-anak muda kaum muslimin bahkan pemuda dan pemudi dari kaum muslimin jadi teroris, jadi pemberontak, kaum separatis, tapi yakinnya mereka ini rahmat. Menyalai kesepakatan, menyalai kesatuan kaum muslimin itu rahmat. Untuk selama ini dicekoki, <tuh> selama ini didoktrinkan perselisihan itu rahmat. Anehnya orang-orang seperti ini sekarang koar-koar. Wah ini kelompok sesat. Gak benar. Ini bahaya. Menyimpang. Begini. Loh kalian yang selama ini membenarkan. Selama ini yang menanamkan adalah kalian. Dari awal. Kalian katakan perselisian rahmat. Perselisian baik. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling ini. Sekalian kalian sekarang kalian memanen hasilnya. Banyak yang terfitnah. Terbawa. Karena mereka anggap ini perselisian. Perbedaan. Di satu sisi umat. Taat kepada pemerintahnya. Umat satu bersama pemimpinnya. Ada kelompok lain yang menyempal. Menganggap agama adalah kebencian kepada pemimpinnya <tuh> menanggap adalah iman jika berani menentang dan melawan pemimpinnya bahkan membunuh pemimpin atau oknum-oknum yang terkait dengan pemimpinnya mereka anggap ini iman, jihad visabilillah, ini buah hasil dari penanaman yang salah Kalian katakan rahmat dari dulu. Perselisian umat ini rahmat. Rasakan sekarang rahmat kalian. Dulu ketika diingkari, dikatakan tidak benar. Agama adalah yang diajarkan oleh Allah. Agama adalah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kembali kepada Rasul kembali kepada para sahabat kembali kepada Quranul Kirim adanya kelompok-kelompok ini ujian, cobaan, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh diikuti, harus diingkari harus dijauhi dibenci ketika dikatakan demikian wah kamu menganggap dirimu paling benar sendiri ah kamu yang memecah belah umat memetak metaki umat. Nah. Kamu berarti sok suci sendiri. Nah. Perselisihan umat ini rahmat, perselisihan umat ini rahmat. Rahmat. Korbannya kaum muslimin, korbannya kaum wanita, ibu-ibu, anak-anak kecil. Fala hawla wala quata illa billah. Fitnah. Cobaan. diuji umat pada agamanya. <tuh> diuji umat pada imannya. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu beberapa permasalahan Yang harus dijaga Oleh seorang muslim Agar terselamatkan Dari godaan-godaan fitnah yang ada Yang pertama Agar seorang muslim Selalu dekat Kepada kitabullah memahami ajaran Quranul Kerim membacanya mempelajari tafsirnya dengan benar yang kedua mempelajari dan dekat dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami ajaran pemahaman para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum yang ketiga hendaknya umat ini selalu bersama pemimpinnya saat kepada pemerintahnya yang ada karena itulah rahmat itulah kesatuan itulah agama bukan urusan politik ketika kita sampaikan ini kita tidak sedang membahas politik sama sekali tetapi ini agama iman yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu an dan mereka adalah orang-orang toladan bagi kita. Kata ibn Mas'ud, mata krohu nafil jamah, ah hayrun mimatuhibunafil furqah. Yang kalian benci, kalian tidak senangi, tapi dalam keadaan kalian berjamaah dalam artian kalian satu taat kepada pemimpin kalian yang berkuasa itu jauh lebih baik dibanding kalian senang tapi dalam keadaan kalian tercerai berai gak ada pemimpin yang ditaati tidak ada penguasa yang disegani dan ditakuti. Tidak ada yang disegani. Kalian senang mungkin. Karena kemungkaran tidak ada. Semua diberantas. Tapi dalam keadaan umat terpecah belah. enggak ada yang ditaati. Pemimpin yang satu. Yang kalian tidak senangi dalam keadaan kalian tetap berjamaah itu jauh lebih baik. dan terkadang kebaikan itu tersimpan di balik yang tidak kamu senangi. Di balik itu rahmat, di balik itu banyak kebaikan akan kamu peroleh. Cobaan, fitnah, ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat negara-negara yang jadi tontonan dunia internasional ya yes, gak usah jauh-jauh di masa kita banyak contoh tentunya tapi di masa kita yang dekat Irak, negara tidak bertuan gak ada pemimpinnya apa yang terjadi tiap hari pembantean beritanya Nyawa seperti kerupuk. Tidak ada harganya. Nyawa siapa? Kau muslimin. Wanita, anak kecil, pemuda, orang tua. Belum lagi harta. Dirampas semaunya begitu saja. Belum lagi kehormatan. Mas'allah al-afiyah. Tidak ada yang ditakuti. Dibanding dulu... Ketika misalnya Saddam Hussein berkuasa Semua orang tahu Saddam seperti itu diktator, iya Kejam, naam, memang Tapi negara aman Aman Muslimin terjaga nyawanya Umat terlindungi Yang mau ke masjid, ke masjid Tidak ada yang ganggu yang mau dagang-dagang di pasar di ini Yang kerja Kehidupan berjalan dengan baik nah, Terlindungi nyawa, darah, kehormatan, harta Dan begitu seterusnya Tentunya ada hal-hal yang tidak kalian senangi Nepotisme, korupsi, ini, itu, kedoliman tapi jauh lebih baik Dan banyak contoh-contoh yang serupa dengan ini Makanya Kata Imam Ahmad Ibnu Abdul Halim Rahimahullah Sultanun Ghashum Khairun min fitnatin tadum seorang pemimpin yang zalim kejam itu jauh lebih baik dibanding fitnah yang berkepanjangan kalau sudah dia ditumbangkan jatuh tidak ada yang ditakuti Tidak ada yang disegani. Siapa yang memimpin? Siapa yang mengendalikan? Kamu mau mengadu kemana? Dengan berbagai kekurangan dan ini itu kehidupan berjalan dengan baik. Ada tempat mengadu. Ada tempat untuk menjaga keamanan kita nyawa dan harta kita, kehormatan. Kamu dicuri motormu misalnya, mudah-mudahan tidak, contoh saja. Nah. nah. Diambil hak privasimu. Kamu ada yang kamu laporkan? kantor polisi atau kemana nah, dicari pencurinya ditangkap dikembalikan hakmu kamu cekcok tanah diakui oleh orang lain atau rumah atau apalah ada tempat kamu mengadu sehingga terjaga hartamu walaupun dengan sekian kekurangan dan kelemahan ada tapi jauh lebih baik Dibanding ketika negara itu tidak ada penguasa Sudah dijatuhkan, sudah diperontak, dikudeta Tidak ada pemimpin, tidak bertuan Tidak ada yang ditakuti Orang mau ambil apa, dia merasa kuat, merasa punya senjata, punya massa Dan itu yang terjadi di banyak negeri Fitnah Cobaan semua ini. Ujian. Dengannya terlihat. Siapa yang baik. Yang saleh, Siapa pula. Yang buruk. Dan jelek. Orang-orang yang rusak. Terpisahkan. Bersyukurlah. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Atas. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terjaga agama kita. Terjaga nyawa kita. Terjaga kehormatan kita. Terjaga harta benda kita. Aman keluarga kita. Tidak ada yang berani ganggu. Ada yang ganggu, ada pihak keamanan. Bisa kita laporkan, bisa kita mengadu. Mereka lindungi, mereka jaga yang tidak bersyukur kepada manusia dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini muqaddimah dari kita اخواتي rahmani wa rahimakumullah melanjutkan Kajian kita Bahwa di dalam Menghadapi fitnah Yang pasti itu terjadi Kita diajarkan Untuk selalu berlindung diri kepada Allah dari berbagai macam fitnah yang terjadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya di Abu Dawud dan yang lain Ta'awadu billah minal fitan. Berlindung dirilah kalian kepada Allah. Dari fitnah. Baik itu fitnah syahwat. Maupun fitnah syubuhat. Fitnah syahwat. Maupun fitnah syubhat. Maka para sahabat pun segera mengamalkan itu. Mereka katakan, Na'udhu billah minal fitan ma'zahra minha wa ma'batan. Kami berlindung diri kepada Allah. Dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Tiga kali diulang oleh Rasulullah SAW. Ta'awadzu billahi minal fitan. Perlindung dirilah kalian kepada Allah dari fitnah. Qalu na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma bathan. Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun tersembunyi. Maka perkara pertama yang wajib untuk kita fahami dan kita amalkan adalah berlindung diri kepada Allah. Dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Karena hanya Allah yang kuasa. dan hati kita ada dalam kekuasaannya al-qulub baina isbi'ain min asabi ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha qalbu manusia berada di antara dua jari jemari Allah Allah bolak-balikkan sekehendaknya Di Musnad Imam Ahmad Rasulullah sallam katakan Lal qalbu ashaddu inqilaban minal ma fil qidr idzjtama'at ghaliyan Sungguh kolbu itu lebih dahsyat gejolaknya Dibanding air dalam kuali sedang dia mendidih Kalau kita mengamati air di panci, di kuali, di api sedang mendidih Air itu bergejolak dan tidak bisa tenang dan cepat sekali Yang bawah naik ke atas Yang atas turun ke bawah Yang samping kanan ke kiri dan seterusnya Air itu beriak sudah Tidak bisa tenang Sedang mendidih-mendidihnya Kalau itu air Bergejolak sedang mendidih Rasulullah katakan Qalbu manusia Dalam hatinya Lebih dahsyat dari itu Kejolaknya Perubahan Yang terjadi padanya Kata Al-Imam Ibn al qayyim Rahimahullah Qalbu itu Seperti Kain yang putih, baju. Ketika baju itu putih, sensitif sekali. Nggak bisa. Ketetesan kecap sedikit kelihatan. Kena tinta sedikit, tampak. Kena kuah sedikit, terlihat. Terkurangi keindahannya. Asalnya putih, bersih. Jadi ternodai. Walaupun hanya setitik. Setetes dari kuah. Begitulah kolbu. Tidak bisa. Mudah terpengaruh. Gampang tercoreng. Kesuciannya. Terpengaruh. Hanya dengan sejenak pelanggaran yang terjadi. Walaupun hanya sekejap kemaksiatan sudah mencoreng dan mengurangi kesucian hati itu. Kemaksiatan walaupun hanya sekelebat mata mendengar sesuatu atau khayalan dalam benak kita melakukan ini itu dari dosa baru sekedar tingkatan khayalan angan-angan mempengaruhi kalbu sehingga dia berubah dan cepat perubahannya Allah yang menguasai Bahkan kita pun tidak ikut menguasai hati kita entah kemana dan apa yang terjadi. Oleh sebab itu perkara pertama yang wajib untuk kita fahami dan kita jaga berlindung diri selalu kepada Allah. Dan itu yang Rasul ajarkan. Dan itu yang diamalkan para sahabatnya. Naudzubillah, min al fitani, ma'zoharominha wa ma'baton. Kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Yakini hanya Allah yang berkuasa. Falmaasum manasoh maha Allah. Orang yang terselamatkan dan terjaga hanya yang diselamatkan Allah. Menghadapi berbagai banyak fitnah, menggoda, menggiurkan. Fitnah, Ikhwan. Fitnah Disebut fitnah Itu dari kalimat Atau dari kata Al-Fatin Yang dalam bahasa Arab Artinya Mengetes Menguji Dikatakan Misalnya Al-Haddad Fatanad-Zahab Tukang emas menguji emas dengan caranya sehingga diketahui emas ini murni atau palsu tercampuri oleh logam-logam yang lainnya dikatakan demikian dengan ujian yang dia lakukan dia bisa membedakan emas ini tercampuri oleh logam-logam lain yang tidak diinginkan, maka dengan campuran ini dengan terkeluarkan, tersaring, keluar, tersisihkan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur dan saleh, dan akan tampak di sana yang berdusta dan yang menyimpang dari Siratullah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu billah jami'an wa la tafarruku. berpegang tegola kalian kepada tali Allah semua kalian dan jangan kalian berpecah belah jangan kalian menyalai apa yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kalian wa man ya'tasim billah faqad hudiya siratim mustaqim dan barang siapa yang ke jalan yang lurus entamasaktum bihi entadillub. Kalian amalkan kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah quran dan sunnahku ajaranku. Dengan pengamalan ini adanya cobaan, adanya fitnah memilah memfilter antara yang mukmin benar-benar dalam imannya dengan orang-orang yang hanya mengaku beriman tapi tidak ada istiqomahnya yang ada hanyalah kedustaan dalam lisannya ini asal muasal penamaan kata fitnah insyaallah akan kita lanjutkan pada uh, muhadharah yang berikutnya jazakumullah khair wa sallallahu alaihi